Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tersaven. Saya Taufiqulham temani Anda sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tema kita sore ini adalah bagaimana keutamaan orang kaya bersama narasumber kita al Ustaz Hadi Muhammad Bukhari Muslim LCMA. Anda bisa bertanya melalui SMS silakan di 0817195955 ataupun telepon 8291710. Juga Anda bisa e, bertanya melalui komentar Rasa FM di Facebook Rasa FM ya, Anda bisa klik saja di www.rasafmjakarta.com. Anda juga menyimak e, bisa menyimak melalui live streaming di rasafmjakarta.com. Selamat sore untuk AM792 di Radio Suara Asafia, sahabat Asafia juga sahabat di Sukabumi Pulau Air Jawa Barat di 89,5 SPAFM Jawa Barat. Nah, resumlah kita Al-Ustadz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA menemani saya sampai pukul 18 sore nanti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Ustaz Alhamdulillahirrahmanirrahim Jakarta mendung Alhamdulillah. Mendung Bahkan tadi di beberapa tempat sebelum saya kesini nah. Hujan Nah Tapi Alhamdulillah sudah sampai selamat FM, ya. Baik keutamaan orang kaya Memang e, semua manusia Termasuk saya Anda semua yang sedang mendengarkan acara ini Ingin hidup kita sejahtera e, Hidup sejahtera Jasmani rohani Uh, secara material pun juga demikian namun bagaimana kita mengelola kekayaan kita dan bagaimana keutamaan keutamaan orang kaya dengan uh, Al-Ustaz Hadi Muhammad Bukhari Muslim LCMA bagaimana Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Rasulihil Amin Amma ba'du tak ada hula, tak ada kuasa, kecuali Allah Yang Maha Esa. Allah SWT dalam Al-Quran yang Agung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari Syaitan yang menjijikkan. Tuhan yang menghidupkan aku, menghidupkan aku, dan menghantar perintah Walau tak terhadulah yang yata'un Rabbu'um bilghadat wal'ashiy yuridun wajhah. Ma'aleik min hisabihim min shayi, wma min hisabik 'alayhim min shayi. Fatuludhum fatakun min al-'dalimin. Sudah Allah azim Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, pada sore hari ini marilah kita meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala. Bagaimanapun juga kenikmatan yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ibadah atau rasa syukur yang kita haturkan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi saat ini kita lebih mengingat Saudara-saudara kita yang dekat dengan Jakarta Di Kerawang masih ada banjir Di Bandung juga ada banjir Dan di beberapa tempat daerah lain Masih terkena musibah Maka dari itu sahabat RAS FM Kita yang masih bisa untuk taklim untuk menuntut ilmu ini rasanya sangatlah patut untuk kita syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan, kesehatan, ketetapan iman dan Islam Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Sallallahu s.a.w Sahabat RAS FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seringkali kita Pertanya pada diri kita sendiri Atau kepada teman-teman kita Atau kepada orang lain Ketika kita sering mengkaji Hadis-hadis Rasulullah Ayat-ayat Allah Mengenai Kita harus Gak boleh boros Kita boleh harus Banyak membuang harta Timbul pertanyaan diri kita Lebih utama mana orang kaya yang bersyukur dibanding dengan orang miskin yang bersabar karena mungkin pembahasan waktu beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan yang orang yang miskin yang bersabar banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kelebihan-kelebihan orang miskin di antaranya ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan surga pada waktu Isra' dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberi izin kepada nabi kita untuk melihat menjenguk surga. Di mana Rasulullah menyatakan ketika beliau melihat surga ternyata mayoritas penduduk surga itu adalah kaum miskin kaum masakin ini hadis menunjukkan ternyata orang miskin itu ke, punya keutamaan tersendiri daripada orang kaya yaitu mayoritas nanti masuk surga yang kedua ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang menyatakan bahwasannya Orang miskin itu Akan masuk surga lebih dahulu Daripada orang kaya Bandingannya 500 tahun Masya Allah. Lebih dahulu daripada orang kaya Karena uh, Pemeriksaan secara kekayaan tidak selama orang miskin iya orang, <laughs> ya, orang, orang orang kaya iya. tentu ini adalah keutamaan keutamaan mm -hmm. banyak sekali keutamaan kumatan bahwasanya para sahabat sahabat itu menganjurkan janganlah kita hubung dunia jangan terlalu mencintai dunia sehingga kita itu harus jadi orang miskin mm -hmm. sehingga kita tidak sombong tidak lalai kepada Allah mm -hmm. ini sahabat adalah FM ada yang lebih penting lagi Apakah orang kaya itu tidak penting? Hmm. Bagaimana kedudukan di dalam Islam orang yang mempunyai harta banyak? Artinya adakah keterangan-keterangan uh, yang hmm. mendorong kita atau memberi keistimewaan tersendiri bagi orang yang memiliki diberi oleh Allah harta yang melimpah ruah? Hmm. Ya Kita akan bahas sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah SWT pada ayat yang tadi dibaca Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari sedang mereka menghendaki keriluannya kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu mm -hmm. yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang talim Ayat ini sebetulnya turun ketika ada orang-orang miskin sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datanglah tamu Rasulullah dari kaum orang-orang agniya orang-orang yang berduit konglomerat orang yang mempunyai banyak harta kebetulan rata-rata orang kaya itu kalau mau bergabung dengan orang miskin tidak mau itu memang sepenjak zaman Nabi apalagi sekarang rata-rata kalau omong misalnya orang-orang yang menengah ke atas tidak mau Nyampur atau bergaul dengan orang-orang miskin Katanya gak level Gak level katanya Kemudian ini diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Karena orang kaya tadi memberi isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Agar orang-orang yang sedang berkumpul bersama Nabi kaum masakin itu hmm. uh, Pergi sejenak hmm. Janganlah bergabung. Diingatkan jangan begitu, karena mereka itu ahli dikir pada waktu siang, pada waktu pagi dan petang. Mm -hmm. Kalian tidak menanggung perbuatan mereka dan kamu tidak perbuatan kamu tidak ditanggung oleh mereka. Maka janganlah mengusir-usir. Inilah kebiasaannya. Untuk itu sahabat Rasul FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keutamaan tersendiri bagi orang kaya Orang yang memiliki harta Atau yang diridui ditakdirkan oleh Allah Untuk memiliki harta yang banyak hmm. Walaupun ini diingatkan ini hanya sebuah akhlak hmm. Janganlah kalian kalau jadi orang kaya Kemudian anda menolak orang miskin untuk bergaul hmm. Tidak boleh, ini sebuah akhlak yang mulia Karena di hadapan Allah standarnya cuma satu Yaitu Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilirik oleh Allah pada hari kiamat. Ada tiga golongan. Yang pertama adalah fakir yang sombong. <laughs> Udah miskin sombong. Udah orangnya. miskin sombong. Bahkan dia biar biar miskin asal sombong. <laughs> Gak punya duit, pakaiannya perlinti, hmm. gayanya naudzubillah min dhaalik. Tapi PD. PD banget, gayanya kayak gaya orang kaya. Hmm. Ini yang nanti tidak dilirik oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian ada orang tua yang berzina, yang kedua yang ketiga adalah pemimpin yang zalim mm -hmm. Kalau kita perhatikan hadis ini sahabat Rasul FM yang dirahmati oleh Allah Di antara golongan yang akan masuk surga adalah fakir yang bersabar mm. Dan juga orang kaya yang bersyukur Artinya pertanyaan yang muncul di awal tadi Mana yang lebih afdol Orang kaya yang bersyukur Itu akan masuk surga mm -hmm. Atau orang miskin yang bersabat Dua-duanya masuk surga Ya mendingan orang kaya yang bersyukur Kalau kita milih pasti Setiap <laughs> orang pun ketika akan ditanya Anda milih mana Kalau disuruh milih Jadi orang kaya yang bersyukur Atau miskin yang bersabat Pasti <laughs> Tidak ada orang satu pun mikir uh -huh. Wah saya Pengennya jadi orang miskin Yang bersyukur uh -huh. Masya, Allah. Masya Allah Karena nafsu kita itu sudah hmm, yeah. Tetapi perlu diingat Sahabat deras FM tadi di awal disebutkan bahwasanya Justru kalau keinginan kita menjadi Hanya orang kaya uh -huh. Lihat tadi Kita akan masuk Surganya belakangan Hmm 500 tahun setelah orang-orang miskin menikmati indahnya nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih mana mau masuk surga lebih dulu atau terakhir Atau deh. terakhir atau belakangan. Orang miskin sudah enak-enakan, sudah wah ketawa-tawa. Eh, orang kayaannya lagi jalan, saya santai, lagi melihat orang kaya. Orang miskin yang sudah di surga Aha. Mungkin kalau bisa nanti diajak bicara Eh kemana aja loh <laughs> Ini udah 500 tahun yang lalu nih yeah. Kita nikmat begini uh -uh. Tinggal kita pilih yang mana Sahabat Rasa FM yang dirahmati oleh Allah SWT Perbedaan antara orang kaya yang bersyukur Atau orang miskin yang bersabar Menimbulkan sebuah pertanyaan Siapa yang lebih utama derajatnya nanti mm -hmm. Tadi udah bertanya kita mesti milih orang kaya yang bersyukur Tidak mau menjadi orang miskin yang bersabar Sekarang mm -hmm. kita lihat nanti bagaimana sebetulnya sih keutamaan masing-masing ini mm -hmm. Yang tadi disebutkan orang miskin itu mayoritas penduduk surga mm -hmm. Masuk surganya duluan mm -hmm. Ya kan Dan nanti kita, bahkan hadis yang itu lebih lanjutnya adalah Mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita mm -hmm. Bahkan ada riwayat yang menambahkan bahwasanya hanya satu orang Nanti yang masuknya duluan Bersama orang-orang Miskin itu adalah Abdurrahman bin Auf mm -hmm. Nanti kita kalau sempat ceritakan Kalau enggak selain waktu kita akan Bercerita tentang itu mm -hmm. Sahabat Ras FM Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tadi muncul pertanyaan mana yang lebih tinggi atau lebih utama derajatnya Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar Ternyata banyak sekali ulama-ulama menyatakan bahwasanya Ternyata yang lebih utama Lebih afdol Itu orang kaya yang bersyukur Walaupun memang masuk surganya adalah belakangan yeah. Kenapa demikian? Ada seorang ulama Itu menyatakan Walaupun orang kaya itu Masuk surganya Belakangan Daripada orang yang Masakin Namun Tingkatan surga yang Ditempati oleh orang kaya Ini lebih tinggi Daripada Orang miskin mm -hmm. Kita tahu Pintu surga itu ada tujuh hmm, hmm. Kemungkinan orang kaya yang bisa lolos Ke surganya Allah itu Yang tentunya berarti orang kaya Yang dia menjalankan amanat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga walaupun masuk surganya belakangan Dia menempatin tingkat surganya itu yang lebih tinggi hmm, hmm. Daripada orang miskin tadi Kelasnya beda ya Kelasnya berbeda hmm, hmm. Oleh karena itu sahabat Ras FM Tentu kita akan Terserah kepada kita Mau memilih yang Miskin bersabar atau kaya yang bersyukur Untuk TSM Dari Ical di Kebelian lama Ustadz kalau kita kaya bagaimana Membedakan kekayaan kita itu adalah Merupakan karunia atau sebuah Ujian atau bahkan Sebuah azab bagaimana Ustadz agar kekayaan itu tidak runtuh hmm. Menarik ini Sahabat Ras FM yang dirahmati oleh Allah Khususnya Saudara Ical, mudah-mudahan Diberikan Menjadi orang kaya yang bersyukur Pertanyaannya sangat bagus sekali Bagaimana membedakan napak HKN Ini adalah karunia mm -hmm. Atau ujian, atau azab mm -hmm. Sahabat Ras FM yang perlu kita pahami adalah Nikmat Dan Kesengsaraan dua-duanya adalah Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hmm. Kadang-kadang orang itu Menganggap bahwasanya Bahwasannya Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Harta yang melimpah itu Sebuah karunia hmm. Betul Itu sebuah istilah karunia Tetapi di sisi lain Ibaratnya Setali dua uang itu uang-uang apa koin itu mm -hmm. itu samping kini adalah nikmat itu sebagian udara ucobaan mm -hmm. sehingga orang itu jangan sampai terlena bahwa hanya dikatakan nikmat yang yeah. nah, betul kalau kita menganggap itu sebuah nikmat mm -hmm. maka orang harus banyak bersyukur ya yeah. ya kan kalau ini dianggap ini sebuah cobaan dari Allah maka harus ingat mm -hmm. Inilah bagusnya Sehingga kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu Tidak se semena-mena Digunakan oleh seorang hamba Dia sadar oh ini adalah nikmat Maka sebagai orang yang Menerima nikmat dari Allah Wajiblah kita Mensyukurinya dengan sebanyak-banyaknya Syukur Kemudian kita sadar oh ini adalah cobaan Dari Allah Bagaimana? Oh kita harus hati-hati Dicoba oleh Allah itu Berarti dihati-hati kita Jangan sampai semena-mena juga. Jadi ini sebuah dorongan yang menarik apabila orang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi-tadi lebih banyak kan kita tetap ketika bertanya memilih orang kaya yang bersyukur, mm -hmm. karena sadar, oh ini adalah nikmat. Kalau dia sadar ini cobaan, oh dia itu tidak sembrono. Ini mm -hmm. adalah cobaan. Harta saya banyak ini bukan sekedar. Anu ini milik Allah nah, Jadi kedua-dua sisi ini Sangat baik mendorong orang Untuk takarub ilallah Subhanahu wa ta'ala Bukan berarti malah tambah sombong Justru yang menjadi azab itu Adalah kekayaan yang kita Tidak mau bersyukur Tidak mau sadar Bahwa itu cobaan dari Allah Sehingga apa Dia itu merasa Tersiksa dengan hartanya Coba lah lihat orang yang kaya raya Duitnya miliaran Tetapi tidak digunakan Tidak didapat dengan cara yang halal Tidak digunakan dengan baik mm -hmm. Begitu susahnya dia Sehingga dia itu sangat gampang sekali Membelanjakannya di jalan yang dilarang oleh Allah Atau setiap kali hartanya itu berkurang Dia gak mau dia enggak mau sedekah sedikit saja, hmm. hatinya terlalu gelisah sehingga mobilnya harus dikunci. Woh mak masya Allah rumahnya ditembok tinggi, karena di sisi lain dia merasa wah gimana kehilangan sedikit saja marahnya. Naosubilahmintaalik itu adalah sebuah azab dari Allah karena dia enggak sadar bahwa itu nikmat sehingga dia tidak bersyukur. Dia enggak sadar bahwa hartanya adalah cobaan sehingga dia tidak berhati-hati. Hmm. Ini yang paling penting bahwasanya orang itu harus sadar Orang yang diberi karunia yang lebih oleh Allah bahwa itu udah nikmat maka harus bersyukur hmm. Itu adalah cobaan maka harus hati-hati Kalau tidak bersyukur tidak hati-hati maka akan menjadi adab Bayangkan misalnya orang punya mobil mewah Kalau saking bakhirnya enggak mau mencucikan mobil dicuci sendiri <tuh> sehingga capek dia nggak mau nyewa sopir misalnya, hmm. sopir sendiri, Aha. ada mau ngomel-ngomel sendiri, na'udzubillah untuk bilang mungkin itu bagian dari cobaan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu aalam bismawa. Baik, kemudian e, SMS berikutnya e, dari siapa ini? E, bagaimana cara menghadapi e, apa ini? Bagaimana cara me menanamkan kesabaran dalam menghadapi segala kesusahan hidup. Ini Amin. di Depok. Ya. Sahabat kelas FM yang dirahmati oleh Allah, kita pernah bahas tentang masalah sabar. Sabar itu perlu latihan, intinya begitu. Mm -hmm. Kita tidak akan mengulang lagi tentang tema itu. Intinya bahwasanya untuk menanamkan sebuah kesabaran, pertama langkah-langkahnya harus kita banyak beribadah. Yang kedua belajarlah. Dari orang-orang yang disebut Sobirin Yang kita anggap dia itu bersabar Kita bergaul dengan mereka Insya Allah akan tahu Cara-cara atau perilaku perilaku orang yang Bersabar mm -hmm. Kita tidak akan tahu bagaimana orang itu Sabar kalau tidak pernah melihat mm -hmm. Maka kalau kita saat ini Sudah dewasa carilah teman-teman Yang kelihatannya dia Bersabar jadilah mereka teman Banyaklah membaca dan pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita, mm -hmm. agama Islam. Banyak mengkaji Al-Quran dengan terjemahnya. Banyak membaca hadis dengan terjemahnya. Mm -hmm. Sehingga banyak tahu tentang kesabaran. Cerita-cerita mm -hmm. para sahabat, para nabi yang banyak sekali cobaannya mereka tetap bersabar. Sehingga kita akan tertanam dalam diri kita sebuah kesabaran insyaAllah. Mm -hmm. Wallahu'alam islam. Baik. Kemudian e, SMS berikutnya e, dari nggak ada namanya nih ya. Bagaimana dengan orang yang di kala kaya lupa pada Allah, tapi di kala susah baru ingat Allah. Hmm. Yang mau saya tanyakan, bagaimana mengingatkan orang seperti ini? Umur saya memang masih di bawah mereka, jadi setiap saya mengingatkan mereka, justru mereka malah selalu cuek. Uh, karena mereka menganggap Saya ini masih anak-anak nah, Ini pertanyaan bagus ini Sahabat Rasafim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Mengajak orang lain untuk berbuat baik Atau mengajak orang lain Yang telah melanggar aturan Allah Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu SWT Itu adalah sebuah bagian dari dakwah Orang yang berdakwah Menyeru Mengajak kembali ke jalan Allah itu Memerlukan cara-cara yang bermacam-macam Dan harus yang paling tepat mm -hmm. Janganlah kita ini hanya memikirkan bahwa orang itu salah mm -hmm. Sehingga kita langsung datangin dia Sehingga belum tentu dia menerima mm -hmm. Maka diperlukan sebuah cara Agar dia itu sadar kalau kita tidak bisa langsung datang kepada dia untuk mengingatkan Karena kita adalah orang yang lebih junior, mm -hmm. lebih kecil dari dia Umur kita lebih eh, sedikit dari dia Maka kita cari, kita datang misalnya kepada orang yang dia anggap orang itu bisa menasihatin dia Sesepuh misalnya, Sesepuh misalnya Atau orang yang menurut orang itu akan didengar kita ingatkan kepada hmm. orang itu agar menasih Itu bagian dari cara-caranya Banyak sekali cara yang lain Mungkin dengan SMS, dengan apapun Itulah namanya adalah Turukud dakwah Jalan, jalan untuk berdakwah Atau uh, Bermacam-macam dakwah Atau fikudakwahnya Harus kita kuasai hmm. Sehingga orang yang diajak itu Tanpa sadar, gak merasa tersinggung hmm. Sadar bahwa dia itu kembali kepada Allah mm -hmm. telah melaksanakan telah melanggar aturan Allah dan akan kembali kepada Allah mm -hmm. Subhanahu wa taala. Wallahu Iya, baik Ustaz, um, kita buka untuk penelpon berikutnya 8291710, SMS 0817195955. Eh uh, baik, sebelum kita buka penelpon, kita buka SMS berikutnya. Uh, bagaimana uh, Ustaz menanamkan eh bukan ini, uh, mengenai ini? Uh, Emm apa? Uh, ketika kita sebentar. Baik, kita buka telepon dulu. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Yuke di Pasar Minggu. Pak Yuke, Pak kabar? Alhamdulillah. Silakan Pak Yuke. Saya mau tanya nih, Pak. Masalah rezeki yang udah maktub tuh, makna maktub apa tuh, Pak ya? Maktub. Iya, yang kedua hmm. ini, Pak. Penghasilan saya 2.700, apakah saya termasuk golongan orang yang miskin apa yang sederhana, Pak? Heem. Yang ketiga Berapa tuh jakatnya pak? Iya. Untuk uh, penghasilan bapak iya, gitu ya Dalam sebulan gitu Dan Untuk... disalurkannya Kemana? Kemana yang paling dekat gitu iya. Yang paling baik. baik Baik pak Terima kasih Pertanyaan pertama Yang masalah? mengenai maktub Maktub tuh apa ya? Nah itu dia uh... Saya gak ngerti apa maksud beliau iya. Yang kedua Penghasilan 2,7 Apakah masuk kategori cukup? Iya. Miskin atau kaya? Persoalan kaya dan miskin dari gaji itu uh tidak diukur kaya miskinnya dari gaji hmm. ketika seseorang mempunyai gaji tertentu kemudian harus diukur atau dikurangi kebutuhannya hmm. setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda kalau 2,7 anak satu hmm. mungkin cukup mungkin sendirian uh, kalau 2,7 anaknya enam belum tentu misalnya dia 2,7 rumahnya masih ngontrak hmm. Kebutuhannya masih besar mm -hmm. Sehingga duit 0,27 itu Kalau ukuran Jakarta Ya lumayan mm -hmm. Lumayan pas mm -hmm. Begitu, karena Logikanya Seorang karyawan buruh pabrik Itu standar UMRnya Anggaplah 1 juta mm -hmm. Itu kurang Seorang saja, kalau kita hitung Satu hari, sebuah keluarga itu Tidak cukup 20 ribu mm -hmm. Makan Oke mm -hmm dengan gasnya dengan berasnya dengan lauk-pauknya yang layak mm -hmm. mungkin nanti transport dia berangkat ke kantor dan pulangnya mm -hmm. sehingga satu hari itu kira-kira 50.000 mm -hmm. itu kalau makannya pas-pasan belum lagi nanti misalnya eh, anaknya sakit mm -hmm. atau apa mm -hmm. kalau dua Gaji yang diterima itu Setelah dikurangi kebutuhan Sehari-hari itu, itu Masih juga pas-pasan Tidak usah mengeluarkan zakat hmm. Zakat itu hanya dikeluarkan Bagi orang yang Kelebihan, zak, kelebihan harta hmm. Harta Zakatnya wajib Makanya dari itu Insya Allah nanti kita bahas Tema sendiri tentang mihna hmm. Tentang profesi hmm. Zakat profesi ini seperti apa hmm. Seorang gajian, dokter mm -hmm. Insinyur, itu mm -hmm. adalah profesi Guru misalnya Itu adalah profesi kena zakat Atau tidak mm -hmm. Kalaupun dianggap kena zakat Berapa nisopnya mm -hmm. Dan berapa yang harus dikeluarkan mm -hmm. Insya Allah kita bahas tersendiri Lalu kemana dicalurkan zakat kemana tersebut saja? Mm -hmm. Makanya saya tidak bisa menjawab Berapa E, zakat yang harus dikeluarkan dari iya. Bapak layout ini mm -hmm. karena saya enggak tahu berapa pengeluarannya mm -hmm. bagaimana apakah kebutuhannya cukup atau tidak mm -hmm. mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bahas ini mm -hmm. tapi hemat saya kalau e, daripada takut keluarkanlah sedekah saja mm, gitu. bukan dalam bentuk zakat e, ya karena zakat untuk ada... membersihkan. Kriterianya tersendiri hmm, hmm, hmm. Dihitung jumlahnya, berapa yang harus dikeluarkan Minimalnya berapa Tapi kalau takut, banyak-banyaklah bersedekah hmm, hmm, hmm. Insya Allah akan membersihkan harta kita hmm. alam Untuk menenangkan hati paling tidak ya Iya, betul Baik, penampung berikutnya Halo, Assalamualaikum Oh, terputus uh, Mana yang lebih utama sedekah dengan orang tua Atau dengan orang yang kurang mampu? Nah, pertanyaan yang bagus ini Sahabat Rasafim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya kita tidak membahas tentang sedekah ini mm -hmm. Sedekah yang mana lebih utama kepada orang tua Atau kepada orang tidak mampu mm -hmm. Sebelum saya menjawab kita harus tahu kondisi orang tua kita Kalau orang tua kita ini adalah orang yang tidak mampu Maka wajib Kepada orang tua itu bukan lagi sedekah Kewajiban seorang anak mengurus orang tuanya Apabila orang tuanya itu tidak mampu, kalau hanya cuma sedekah, pilihannya orang kaya, apa tentang apa orang, orang tidak mampu atau orang tua, tetap orang tua, mm -hmm. karena sedekah yang paling أفضل itu sedekah kepada kaum kerabat. Mm -hmm. Tetapi dalam kondisi tertentu, apabila kerabatnya ini sudah pada cukup semua. Kayak-kayaknya sudah memenuhi Kebutuhan pokoknya Maka berikanlah kepada Orang yang tidak mampu itu mm -hmm. Atau justru patungkan semua sedekah Dari saudara-saudara yang kaya mm -hmm. itu dikumpulin Dikasihkan kepada orang yang tidak mampu itu Kalau mm -hmm. sudah cukup semua Tapi tidak lagi menutup Bahwasannya sedekah yang paling afdol itu adalah kepada Kerabat dekat mm -hmm. Tapi ingatlah bahwasanya kepada orang tua itu jangan sampai sedekah Itu kewajiban Walaupun itu bisa dibilang dibilangkan jangan ada istilah sedekah, ya iya. apalagi zakat ya. Apalagi zakat <gulidade> enggak boleh itu. Istilahnya begini, itu masa <gul substrate> orang tua disedekai. Iya. Walaupun itu kewajiban, Aha. Allah yang akan menghitung pahala kita. Mm -hmm. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawalik. <gul <Jayah> <guloe> iya. Baik. Untuk SMS berikutnya silakan di 08171959555 untuk e, pertanyaan, melalui, pertanyaan melalui Facebook silakan di Facebook. Rasa FM di Anda bisa klik saja di website-nya Rasa FM, rasafmjakarta.com. Berikutnya halo asalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Ini dengan Ibu Nina. Ibu Nina. Di mana Ibu? di Pintar. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum asalamualaikum hosta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ustaz, ini mau nanya berkenaan dengan zakat tadi ya, semen, uh, mengenai zakat itu hampir persis dengan uh, penghasilan suami saya, sekitar 2,7. Mm hmm. Terus uh, kami punya tiga anak. Mm hmm. Uh, kemudian saya tidak bekerja ya, mm -hmm. saya dikembangkan dengan kondisi kesehatan. Mm hmm. Uh, tapi ada sedikit perbedaan uh, Saya memang masih kontrak rumahnya uh -huh. uh, Tapi Alhamdulillah Beberapa waktu lalu Ada uh, keluarga dari suami Yang memberikan semacam uh, Bantuan Untuk membeli rumah uh -huh. uh, Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz uh -huh. uh, Dalam artian uh, Uang yang untuk membeli rumah itu Sementara masih di disimpan Karena belum cukup untuk Uh, harga rumah yang hmm, minimal hmm. sekarang. Yeah. Uh, yang saya tanyakan, apakah uh, saya uh, apakah uang yang ada disimpan itu kena uh, apa, zakat? Zakat. Hmm. Dan kemudian pendapatan suami yang sekitar seperti yang saya sebutkan tadi juga, hmm, hmm, hmm. bagaimana? Tolong dijelaskan. Baik, uh, baik. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Ya. Assalamualaikum. Salamualaikum. Secara singkat saja. Kalau khidmat saya ini secara Wallah mana Tapi kira-kira itu gak wajib zakat itu mm -hmm. Anaknya tiga Mungkin sekolah semua mm -hmm. Apalagi masih ngontrak mm -hmm. Suaminya mungkin saya, tidak disebutkan ibu Berapa pengeluaran setiap hari mm -hmm. Saya kira kalau hidup di Jakarta ini Saya kira belum lah mm -hmm. Zakat Memang kriteria sangat ketat sekali Apakah dihitung bulanan mm -hmm. Atau tahunan seperti itu mm -hmm. Nanti mungkin melalui Facebook bisa email atau apapun. Yeah. Yang kedua masalah uh, rumah atau duit yang dipinjamkan atau disumbangkan. Mm -hmm. Saya nggak ngerti itu sebagai hutang atau sebagai hadiah mm -hmm. atau sebagai apa tidak dijelaskan oleh ibu. Yeah. Mm -hmm. Intinya begini, kalau itu memang sudah hak miliknya. Ditung sudah ada setahun atau belum? Disimpan itu? Disimpan itu. Hmm. Nisabnya itu, misalnya nisabnya berapa macam? Dalam satu tahun. Ada yang sudah. mengatakan 280 dua gram. Tidak Anggaplah hmm. 80 gram. Senilai Kali itu atau tidak? Sekarang ya. Uh -uh. Kalau itu sudah setahun, maka wajib zakatnya. Kalau itu harta milik sendiri, bukan harta pinjaman. Hmm. Jadi kriterianya berat sekali. Tapi kalau itu sebemang sudah menjadi hak milik dia diberikan oleh oleh orang lain sudah setahun mencapai satu nisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Kaya begitu. Insya Allah tidak akan berkurang harta itu kalau betul. dizakati Wallahu a'lam bishowab. Baik. Kemudian penyambung berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum dengan waalaikumsalam, siapa waalaikumsalam. pak? Di mana pak? Eh uh dengan Pak Ustaz, siapa ini saya bicara? Ustaz Bukhari. Oh iya. Dengan Bapak siapa ini, maaf? Ini Abu Khairul. Di mana Pak Abu Khairul? Ah, mau nanya. Iya, Bapak. Ah, ini ada kasus begini ya. <coughs> ada sekeluarga tadinya non muslim. Kemudian setelah beberapa lama mereka menikah, udah punya anak. Kemudian sekeluarga itu mereka masuk Islam, eh, kembali ke Islam lah istilahnya ya. Heeh. Mm -mm. Uh, apakah itu nikahnya diulang? Apa bagaimana itu? Ustaz? Hmm, gitu, ya. Yeah. Yeah. Baik. Baik Pak Abu Hayroh, terima kasih. Iya, yeah, ini Pak. Sebenarnya kita anggaplah. Singkat saja, <laughs> saya mau jawab karena Lainan. waktu sudah mepet sekali. Pertanyaan saya, dulu menikahnya di Kawah atau bagaimana, Bapak hmm. Itu hmm. tidak dijelaskan tadi, Bapak Secara hukum undang-undangan kita, apabila dia itu dulu menikah resmi beda agama. Kalau misalnya sudah dicatatkan ya secara Islam harus menikah lagi hmm, hmm. dicatatkan lagi karena agamanya berubah hmm, hmm, hmm. karena dulu tidak anggap begitu. Betul betul. Kalau persoalan anak Insya Allah nggak ada masalah itu hmm. terbiangannya hmm. karena ulama itu berpendapat apakah dia suaminya atau istrinya Islam sama Kristen atau tidak. Nah, seperti itu. Apakah Islam Islam sama Kristen? Yeah. Nah, seperti itu tidak dijelaskan. Mungkin mm -hmm. nanti melalui surat saja insyaallah. Baik. Wallahu alam bissawab. Baik, eh, Sahabat RSFM nampaknya kita hanya punya waktu 4 menit untuk akhir sebagai eh, closing atau penutup dari eh, dialog kita Cahaya Seri bersama Al Ustad Haji Muhammad Bukhari Muslim Lcma memaknai eh, mengenai eh, keutamaan orang kaya. Hmm. Baik, silakan Ustaz. Sahabat RSFM yang dirahmati oleh Allah. Pada dasarnya manusia itu ada tiga macam mm -hmm. Yang pertama adalah Golongan orang-orang yang miskin Tapi janganlah kita merasa terhina Menjadi seandainya kita ini ditunjuk oleh Allah Menjadi orang miskin Karena diantara Golongan orang miskin ini ada Orang yang ditakdirkan oleh Allah Mencapai derajat yang sangat mulia Baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. cobalah kita lihat Nabi Isa, alaihis itu termasuk fukfukara. Nabi Yahya bin Zakaria, Ali bin Abi Talib, Abu Dhar al Ghifari, Mushab bin Umar, Salman al Farisi dan lain-lain. Mereka adalah fukara di dunia, tapi mereka mempunyai keistimewaan tersendiri di dunia maupun di akhirat. Mereka ini adalah orang-orang yang digendaki miskin oleh Allah, namun diangkat derajatnya di sisi Allah melebihi dari orang-orang lainnya. Golongan kedua adalah orang-orang kaya. Di antara mereka itu kita lihat di sana, dalam sejarah ditulis Nabi Ibrahim adalah termasuk orang kaya Nabi Ayyub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Sahaban Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair bin Awam, Abi Ayyub al-Ansari, Ubadah bin Samid dan lain-lain mereka inilah digandaki oleh Allah untuk memiliki kelebihan harta yang melimpah ruah Juga diangkat menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Ada golongan yang paling utama lagi Di hadapan semua makhluk yang ada di dunia ini Lebih tinggi derajatnya dari para nabi juga Di hadapan Allah sangat mulia Di hadapan para makhluk sangat mulia derajatnya lebih tinggi diantara para nabi dialah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau itu memiliki keduanya orang kaya raya awalnya memiliki harta yang tak terhingga banyaknya sampai-sampai ketika melamar khadijah itu mengguna dia melamar dengan 20 ekor unta merah dalam sirah ibnu hisam disebutkan 20 ekor unta yang harganya kira-kira mungkin setengah miliar, itu kaya. Tapi di sisi lain akhir akhir hayat beliau adalah orang yang paling miskin, mm -hmm. orang yang tidak punya harta sama sekali. Yeah. Ini memiliki tapi beliau dalam kondisi kaya menjadi hebat, dalam kondisi miskin sangat istimewa. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mm -hmm. Oleh karena itu sahabat ras FM. Walaupun kita memilih menjadi orang yang kaya dan bersyukur, tetaplah ingat harta itu kemungkinan adalah nikmat maka kita harus bersyukur kita anggap juga harta adalah cobaan maka kita harus berhati-hati selalu ingat kepada Allah mm -hmm. dan yang paling utama di hadapan Allah tidak lain adalah orang yang bertakwa. Inna akromakumainilai atkakum Inna Allaha ali munhabir Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling taqwa di antara kalian Sesungguhnya Allah maha mengatahui Lagi maha mengenal mm -hmm. Wallahu a'lam bisawab Baik Ustaz dan juga sahabat RZFM Ustaz sudah pertemuan kita sore hari ini Cahaya sore bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA InsyaAllah kita jumpa kembali pada hari Senin pekan depan Saya Taufik Ilham ucapkan terima kasih Mohon maaf untuk semua sahabat RZFM anda yang bertanya melalui SMS, melalui Facebook maupun telepon uh, belum bisa kami layani hingga menjelang uh, maghrib hari ini. Adzan maghrib hari ini jatuh pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Setovikulahamilalikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.